Lagunya mabok janda. Kenapa harus janda? Hujan. Karena apa? Enggak tahu aja. Mabok janda buat semuanya. Udah lo ini sayang. Nanti masuk angin. Terima kasih. Buat terobongan klip-klip yang masih Barang-barang nombong ini yang masih Sampai siap buat nama eti ya